Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina wa min sayyati A'malina Man yahdihillahu Fala mudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah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 Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa batha minhuma Rijalan kathira wa nisaa Wa attaqu allaha Al-lazhi tasa'aluna Bih wal-arham Inna allaha Kana alaykum raqiba Ya ayyuhal Lathina amanu Attaqu allaha Wa kulu qawlan sadeedah Yuslih lakum A'malakum Wa yagfir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 wala al-imam an-nawawi rahimahullah babus sidq kita memasuki pembahasan dalam kitab riyadus salihin ini pada pembahasan bab as-sidq bab tentang kejujuran Qalla Qalla Allah Taala ya ayuhal Ladinam amanut wa kuno ma'al sadiqin dalam surat At Taubah ayat 119 wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang sedik yang jujur. Wahai orang-orang laki-laki yang jujur dan para wanita yang jujur. Wahai orang-orang laki-laki yang jujur dan orang-orang laki-laki yang jujur dan para wanita yang jujur. Wahai orang-orang laki-laki yang jujur dan para wanita fala sawadaqallahu lakana khairallahu dan seandainya mereka jujur kepada Allah maka kebaikan bagi mereka surat muhammad ayat ke-21 demikian beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang mengungkapkan tentang kejujuran. As-sidq kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah maknahu mutabaqatul khabar al-waqi'. Yaitu kesesuaian antara kabar dengan apa yang terjadi. Adanya keselarasan antara khabar dan waqi'. Inilah yang pengertian secara makna yang dijelaskan oleh para ulama maka manakala seseorang mengatakan al-yaum yaumul ahad fahadha khabarun as-sidq ini adalah kabar yang benar kalau hari ini hari Ahad kemudian ia mengatakan hari ini hari Ahad. Maka antara apa yang ia ucapkan dengan apa yang terjadi itu adalah merupakan bentuk kesesuaian. Maka yang demikian itu adalah sesuatu yang benar, jujur. Liannal yaum yaumul Ahad karena memang benar pada hari itu ya, Sesungguhnya hari itu Hari ahad Tidak ada yang menyelisihi Antara perkataan Dengan peristiwa Atau kejadian yang Senyatanya Tidak ada perbedaan Sehingga Antara apa yang diucapkan Selaras dengan apa Yang terjadi Itu adalah as-sidakub Ya kejujuran dan lawan as-sidqu, lawan daripada as-sidqu adalah al-kathib. Ya. Yaitu ketika apa yang terjadi atau apa yang diucapkan tidak selaras. Ya. Seseorang mengatakan bahwasannya dirinya beriman. Tetapi dalam praktek keseharian, Kejadian-kejadian yang ada Tidak menunjukkan Dengan apa yang ia katakan Maka Itu berarti Ada ketidakselarasan Antara yang ia ucapkan Dengan amal perbuatan Maka bisa dikatakan bahwasannya Orang munafik Adalah Orang yang tidak Asidak Tidak jujur di dalam keimanannya Kenapa? Karena Zohir dia Menampakkan Sebagai orang Islam Tetapi batin dia Apa yang ada Di dalam isi hati dia Adanya permusuhan Kebencian kepada Islam Dan kaum muslimin Antara keyakinan Yang ada pada dirinya Dengan perilaku Keseharian yang ada pada dirinya tidak bersesuaian. Maka seseorang yang jujur, dia akan berperilaku sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Antara keyakinan, ucapan, dan perbuatan itu selaras. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur Ayat ini berkaitan turun turunnya ayat ini berkaitan dengan sahabat yang mulia yaitu Ka'ab bin Malik beserta dua orang sahabat yang lainnya yang mereka tidak turut serta di dalam peperangan tabuk mereka mengulur-ulur waktu mereka menunda-nunda yang sebenarnya mereka mampu untuk menyiapkan segalanya dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Tetapi kemudian mereka menunda-nunda, kemudian mereka pun tidak berangkat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Madinah. Setelah menyelesaikan peperangan Tabuk, maka kemudian berdatangan orang-orang, diantaranya orang-orang munafik, yang menghadap kepada Rasulullah SAW untuk meminta uzur atas ketidakmampuan dia berangkat untuk bersama-sama kaum muslimin di dalam peperangan tabuk mereka menyatakan berbagai macam alasan tetapi sahabat yang mulia kaab bin Malik radhiyallahu anhu walaupun ia termasuk kalangan sahabat yang fasih di dalam berbicara yang diceritakan di dalam kisah kisah hadis yang panjang seandainya kaab bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan alasan-alasan udzur sehingga ia tidak bisa berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang lainnya di dalam peperangan Tabuk niscaya akan diterima alasan-alasan itu. Tetapi ketika alasan-alasan itu disampaikan tentu tidak sesuai antara alasan yang diungkapkan dengan Kejadian atau peristiwa yang senyatanya, dan itu tidak menjadi pilihan bagi sahabat yang mulia Kaab bin Malik radhiyallahu anhu. Tidak lantas uzur ataupun alasan-alasan itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Karena apa yang akan disampaikan itu tidak bersesuaian dengan wakil dengan apa yang terjadi sehingga dengan demikian kalau alasan-alasan itu disampaikan ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti Kaab bin Malik telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai antara apa yang ia ucapkan dengan realita yang ada dengan kata lain ia berdusta ia berbohong di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu Beserta dua orang sahabat yang lainnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu Memilih Mengungkapkan apa adanya Dan inilah yang namanya As-sidq Kejujuran Inilah yang namanya kejujuran Ia tidak mencari alasan Kenapa ia tidak mengikuti peperangan tabuk. Tetapi ia mengatakan apa yang memang benar terjadi pada dirinya. Sehingga kemudian setelah ia mengungkapkan kisahnya kepada Rasulullah s.a.w. Kemudian Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya menghajar, memboikot. Sahabat Ka'ab bin Malik Dan dua orang sahabat yang lainnya Radiyallahu anhu ya. Salam Apabila Ka'ab bin Malik Bertemu dengan para sahabat Salamnya tidak dijawab oleh para sahabat Sekalipun kepada orang yang terdekat Dengan Ka'ab bin Malik ya. Bertemu di pasar Tidak ditegur, tidak disapa Salam pun tidak dijawab. Ya, digambarkan di dalam peristiwa hadis tersebut seakan-akan dunia ini sempit ya, karena Kaab bin Malik radhiyallahu anhu hadir di tengah para sahabat, tetapi ia seakan hidup sendirian. Bahkan setelah beberapa hari kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istri Kaab bin Malik untuk menjauh. Semakin terasa hampa hidup Ini Sebagai bentuk Iqab Hukuman Yang Dilakukan oleh Nabi S.A.W Wa'ala'alihi Dan itu Berlangsung sebulan Lebih Ka'ab bin Malik Tidak mendapatkan Ya, tegur, sapa, salam ya, dari para sahabat yang lainnya, bahkan istrinya pun ya, dipisah untuk sementara. Ini ketika Kaab bin Malik radhiyallahu anhu berkata jujur, ya, berkata jujur, dan akhir daripada kisah itu. Taubat. Ka'ab bin Malik senantiasa memohon ampunan, memohon taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tanpa, tanpa melakukan hal-hal yang sekiranya akan lebih memperparah keadaan. Tiba waktu sholat berjamaah, beliau datang ke Masjid Nabawi. Sholat berjamaah. Walaupun... Para sahabat tidak menegurnya Tidak menyapanya Tetap Dan ketika berada sendirian Ka'ab bin Malik ya, Menangis ya, Menyesali Apa yang telah ia perbuat Tidak memenuhi Suruhan Allah dan Rasulnya Yang sampai pada Akhirnya Kurang lebih sekitar 50 hari Turun ayat Yang menerima Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menerima pertaubatan mereka bertiga. Ini kejujuran yang dilakukan oleh seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan akibat dari kejujuran itu kaum muslimin sering membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan peristiwa Kaab bin Malik Seperti dalam surat At-Taubah Ayat 95, 96 ya. Sehingga peristiwa Kaab bin Malik Diabadikan di dalam Al-Quran Maka Buah dari kejujuran ya, Adalah sesuatu yang manis Meskipun di awal-awal Kadang seseorang harus menghadapi kejujuran itu terasa baginya seakan pahit. Tetapi demikianlah kejujuran itu tidak akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang jujur antara keimanan, antara lisannya, Iqtitat, lisan dan apa yang ia perbuat tidak akan Allah sia-siakan. Maka di dalam hadis Nabi saw disebutkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu muttafaqun 'alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah saw Menyampaikan, inna sidqa yahdi ilal bir, wa inna al birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya, as-sidqa, kejujuran. Mengarahkan seorang kepada kebaikan. Dan sesungguhnya al-bir, kebaikan itu, akan mengarahkan, menunjuki seseorang kepada al-jannah, surga. Dikatakan oleh Nabi salallahu alaihi wa'ala'ala wassalam, وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَسْدُقُ حَتَّى يُقْتَبَعِ عِنْدَ اللَّهِ الصِّدِّقَةِ Dan sesungguhnya seseorang yang terus menerus, Ia dalam keadaan berbuat kejujuran hingga ia dicatat, Ditulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Siddiquan sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, kata Nabi saw, Wa innal khabiha yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya dusta itu, berbohong itu, akan menunjuki atau mengarahkan seseorang kepada al fujur. Wa inal fujuroyahdi ilan nar. Dan al fujur itu akan mengarahkan seseorang ke neraka. Wainna rojulah layak ribu hatta yuktaba indahullahi kadzaban dan ketika seseorang terus menerus di dalam ketidakjujuran hingga kemudian ia dicatat ditulis di sisi Allah subhanahu wa taala kadzaban sebagai orang yang dusta di dalam hadis Nabi saw ini. menyebutkan bahwasannya buah dari kejujuran akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kebaikan. Apa itu albir di dalam hadis ini? Albir kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu kasratul khair yaitu banyaknya kebaikan al birru yaitu kasratul khair banyak kebaikan ya al bir di antaranya merupakan asma Allah salah satu dari nama Allah al barru A'i artinya kasirul khair, wal ihsan azawajal. Jadi nama Allah subhanahu wa ta'ala al-barru, artinya adalah banyak kebaikan, banyak ihsan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Assyi Ibn Usai Min Rahimahullah Falbirru yakni kasratul khair Albir yaitu Banyaknya kebaikan Wahua min ta'ij As-sidq Banyaknya kebaikan ini Merupakan hasil Daripada as-sidq Kejujuran Sehingga Kita dapati faidah bahwasannya Seseorang yang Berbuat jujur as-sidq ia akan ya, mendapatkan sekian banyak kebaikan. Wa innal bir yahdi al jannah. Dan inilah yang diharapkan. Ya, inilah yang diharapkan. Karena sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan seorang, mengarahkan seorang kepada al-jannah. Ya. Fasohibul bir Maka orang yang berbuat kebaikan Nas'alullaha Ayyaj'alana wa'iyyakum minhum Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita semua Untuk Allah menjadikan kita Sebagai orang-orang yang Termasuk Sahibul bir ya. Yahdihi birruhu ilal jannah ya. Wal jannatu gaya dan jana itu adalah tujuan bagi setiap orang yang ingin mencari ya. kenikmatan yang abadi. Ya. Maka ketika seseorang berbuat jujur pada hakikatnya ia menyelamatkan ya, dalam proses menyelamatkan dirinya untuk tidak melakukan untuk tidak mengarahkan ya Dirinya ke dalam neraka Dan as-siddiq Orang yang jujur Adalah termasuk orang-orang Yang mendapatkan Kenikmatan yang sedemikian banyak Dari Allah subhanahu Wata'ala Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Wa wa rasula faulaika ma'allazina an'amallahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-shalihin. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah telah limpahkan berbagai kenikmatan kepada mereka Siapa mereka yang telah Allah limpahkan nikmatan itu Minan nabiyyin Dari kalangan para nabi Wasiddiqin Dan orang-orang yang jujur Keimanannya Wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid Wassalihin Dan orang-orang yang soleh Ini ketika seseorang Berbuat jujur dia akan mendapatkan limpahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun disebutkan wa innal kadziba yahdi ila al fujur dan sesungguhnya dusta yang merupakan lawan dari as-sidq kejujuran Dusta akan mengarahkan seseorang Kepada al-fujur Apa makna al-fujur Al-fujur ai, Al-khuruj an-ta'atillah Yaitu keluarnya seseorang Dari ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang disebut al-fujur Ya yani Ketika seseorang tidak menaati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seseorang bermaksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka pada hakikatnya Ia dalam keadaan melakukan Al-fujur itu tadi Maka dusta akan mengarahkan seseorang Kepada perbuatan fujur Durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan durhaka. Akan mengarahkan menunjuki seseorang. Kepada neraka. Ya. Na'udzubillah minha. Kita berlindung kepada Allah. Dari hal yang demikian itu. Wa inna ar la layakzib. Maka seseorang yang terus menerus dia. Dalam keadaan berjujur, eh, berkata. Berkata. Dusta terus menerus Sehingga kemudian Ia hatta Sehingga kemudian Ia dicatat Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Orang yang dusta Dusta Dusta adalah termasuk Al-umur Al-muharramah Yaitu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama, sebagian ulama menyebutkan al-kadzib innahu min kabair az-zunub. Berdusta itu termasuk dari dosa-dosa yang paling besar, termasuk kabair. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengancam dengan ancaman hatta yuqtaba indallahi kaddaban. hingga Allah Subhanahu wa taala mencatat ya, hingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berdusta sebagai pendusta ya, maka sebagian para ulama menyebutkan bahwasannya orang yang berdusta itu adalah termasuk orang yang melakukan Kabair Yaitu dosa-dosa Yang paling besar Kabair dunuk Disebutkan oleh Aisyah ibnu Huthain min rahim Allah bahwasannya 'A'abdaul Kadir sebesar-besar dusta, yaitu ketika seseorang mengerjakan pada satu hari ia mengucapkan perkataan dusta dan ia mengetahui bahwasannya yang ia ucapkan itu adalah kedustaan. Lakin apa? Lakin min ajli. Tapi dalam rangka supaya dirimu bisa membuat orang lain tertawa. Dirimu ingin membuat orang lain tertawa. Tetapi apa yang diucapkan bahan tertawaan itu, itu adalah sesuatu yang dusta. Sesuatu yang tidak benar. Antara yang ia ucapkan, dengan peristiwa atau kejadian yang ada Itu Tidak selaras Dusta Maka ini termasuk termaksud ya, Sebesar-besar Dusta Maka walaupun Di dalam berkelakar ya, Agama kita menuntunkan Di dalam Bercanda, guyon Agama kita menuntunkan Bahwasannya candaan kita Kelakar kita Tetap di atas kejujuran. Tidak kemudian di atas dusta. Hanya gara-gara ingin menginginkan orang lain, teman kita tertawa. Kemudian melakukan bentuk-bentuk kedustaan. Nabi SAW pernah bercanda. Mencandai seorang nenek-nenek. Ketika seorang nenek-nenek datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah orang seperti saya bisa masuk jannah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oh di surga tidak ada nenek-nenek. Sang nenek kemudian sedih, merasa sedih. Maksudnya namp Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencandai. Ya. Mencandai nenek-nenek ini. Dan memang bahwasanya nanti di jannah tidak ada nenek-nenek, semuanya muda. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam candanya tidak di atas kedustaan. Ya. Dan Kejujuran itu, dalam berbagai kesempatan, baik dalam bercanda, dalam serius, dalam yang lainnya. Ya. Tidak mengandung unsur-unsur sesuatu yang dustah. Maka, karena hadis ini sifatnya umum, baik bercanda, baik yang serius, dan lain sebagainya, ya bagi kaum muslimin dilarang untuk melakukan kedustaan seperti itu. Jadi sebelum ya, berita larangan hoax itu hoax itu ya, sekarang ini sedang gencar ya, kita justru sudah dibimbing oleh agama yang mulia ini. Kita sudah dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Senantiasa memegang teguh kejujuran, jujuran. Ya, jujur dalam berkata. Jujur dalam menulis. Ya, jujur dalam perbuatan. Ya, jujur dalam keimanan. Semuanya harus dalam keadaan sidik. Jujur. Ya. Sekarang gencar orang memerangi hoax. Ya, karena itu dusta. Ya, agama kita mengecam keras. Agama kita melarang keras. Terhadap berita-berita dusta. Ya. Dan para ulama, sebagian ulama mengatakan itu termasuk dosa-dosa yang paling besar. Dalam hal berdusta. Maka kalau kita terapkan pada Waktu Atau peristiwa-peristiwa sekarang ya, Kita memegang ya, Media Sosial Apapun bentuknya Itu harus benar-benar Diperhatikan Kadang-kadang ya. orang ingin Dirinya Lebih, oh saya lebih Duluan mendapatkan informasi Langsung dikirim Tidak taunya itu Hoax tidak tahunya itu kabar dusta. Ya. Dan orang-orang munafik pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah produser hoax. Ya, peristiwa haditsul ift, yaitu berita bohong yang ditimpakan kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mu'minin. Ya. Aisyah radhiyallahu anha Wanita yang mulia ya. Ya. Ketika ya, Beliau tertinggal Dan kemudian ditemukan oleh Salah seorang dari pasukan Nabi S.A.W Maka ketika masuk kota Madinah Orang-orang munafik mengetahui Oh istri Nabi ya. Berdua dengan laki-laki yang lain Disitulah kemudian orang-orang munafik memproduksi hoax, memproduksi kedustaan demi kedustaan, ya. untuk menggoncang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghantam kehidupan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih dari itu adalah untuk ya, menistakan istri wanita yang mulia. Aisyah radhiyallahu anha. Ini perbuatan orang-orang munafik. Yang mereka memang menaruh kebencian kepada Islam. Menaruh kebencian kepada kaum muslimin. Dan ketika ada kesempatan untuk memproduksi berita-berita dusta. Langsung disebarkan. Dan sedemikian gentingnya keadaan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berupaya untuk ya, istri beliau dikembalikan dulu kepada orang tua. Sedemikian gencarnya orang-orang munafik menyebarkan berita dusta itu. Ya, jadi kalau kita mau mempelajari ya, perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari bagaimana Salafunas soleh ya, Mereka hidup Kita akan dapati ya, Faidah-faidah Yang faidah-faidah tersebut Pada masa sekarang ini Sungguh sangat bermanfaat ya, Sebelum orang Berbicara tentang hoax Tentang hoax, hoax, hoax Kita sudah dituntun Dibimbing Untuk berkata jujur untuk menulis secara jujur. Menulis, menukil dengan menyebutkan sumbernya. Demikian ilmiah kita ini dididik. Ya. Tidak lantas kemudian menukil asal menukil. Dari mana nukilannya? Ya. Tidak diketahui. Tidak demikian kita dididik. Ya. Maka dalam ilmu-ilmu hadis kan kita dapatkan. Hadis ini an siapa. Kan begitu. Kan begitu itu menunjukkan nukilan ya. dan itu kita dididik di dalam agama ini untuk jujur kita mengambil dari siapa ya. ini warisan yang harus benar-benar dilestarikan, demikian juga ketika kita memperoleh informasi masuk ke hp kita harus ditanya ini dari siapa ya. beritanya dari siapa Nah, itu ya. jangan sampai nanti ya, setelah diposting setelah di share setelah disebarkan ternyata itu tidak benar nah yang demikian ini perlu kita hati-hati perlu kita waspada jangan sampai kita terjatuh kepada berita yang tidak yang tidak jujur, tidak jelas Akurasinya ya, Validitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. jawabkan ya. Maka ya, Dalam pembahasan As-sidq ini tentang masalah Kejujuran ya, Kita harus benar-benar ya, Memberikan Contoh kalau kita manggil kucing Pus-pus-pus ya. ya. Jangan tangan kita kosong Iya Kita pus-pus-pus Tangan kita kosong Tidak ada apa-apanya Dusta Tidak boleh yang semacam ini Tidak boleh Walaupun kepada Binatang Ya. Kalau kita mengatakan pus, pus, pus, Tangannya begini kan Mesti harus ada sesuatu yang akan diberikan ya. Ini kejujuran itu Sampai dididik demikian ya. Ya. Sampai kepada Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang lain pun ya, Kita ya, Harus tetap jujur Kalau kita berjanji kepada anak kita ya, Besok ya, Kalau kamu Nilai di rapotnya bagus, ya, kita akan jalan-jalan. Tunaikan itu. Jangan kemudian ah janji sama anak-anak senang apa-apa nanti. Jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Sebab apa? Sebab di dalam hadis tadi disebutkan. Ya. Dalam hadis tadi disebutkan hatta yuktaban indahulahi kaddaban. Hingga kemudian karena terbiasa, terbiasa, terbiasa, terbiasa Sehingga di sisi Allah Subhanahu SWT Dicatat dia sebagai seorang pendusta Ini kan berawal dari meremehkan Meremehkan ketidak Jujuran Jadi kalau kita janji dengan siapapun ya Hatta kepada anak kita yang masih bayi Yang tentu belum paham dengan ucapan kita Jujur. Karena yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Bukan semata-mata, masih bayi gak ngerti ini. Bukan itu. Tapi masalahnya ini adalah bentuk kita berjanji. Kita harus memenuhi janji tersebut. Lain halnya kalau kita lupa, dilupakan oleh Allah Ya, La yukallifullahu nafsan illa hus'aha itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita ingat jangan lantas kemudian kita pura-pura lupa. Mayasloh tidak boleh seperti ini. Karena ya, pentingnya masalah kejujuran. Para ulama hadis, ya, manakala hadis itu berasal dari orang-orang syiah rofidoh langsung ditolak. Kenapa? Karena di dalam syiah dia boleh berdusta. Ada ajaran yang membolehkan berdusta. Ada ajaran yang menjadikan dusta itu adalah ibadah. Apa itu? Takdiyah. Orang syiah boleh berbohong. Boleh berdusta. Maka para ulama hadis, Kalau menemukan hadis, Kemudian salah satu perawinya. Dia seorang syi. Ditolak hadis karena ada orang yang di situ menganut pemahaman syiah demikian ketatnya para ulama sehingga kalau kalau di orang yang meriwayatkannya itu ada dari kalangan syiah langsung tidak diterima hadis ini menunjukkan begitu kehati-hatiannya para ulama hadis di dalam menjaga hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa Sampai sedemikian. Dan kalau menurut peribahasa, Sekali lancung, Sekali lancung ke ujian Seumur hidup, Orang tak akan percaya. Sekali kita berdusta, ya, Orang akan, Nanti besok lusanya akan ragu. Benar enggak nih? Kenapa? Kemarin, nah itu. Itu yang dikatakan Sekali lancung ujian Seumur hidup orang Tak akan percaya Ini pentingnya masalah kejujuran Ini pentingnya masalah Menjauhi dusta ya. Nah. Wallahu ya Wallahu'alam Kita akan masuk Untuk menunaikan sholat tuhur Mudah-mudahan sedikit pembahasan kita tentang babul sidqi ini, bab tentang masalah kejujuran, sedikit banyak bisa mencerahkan kita, mengingatkan kita betapa pentingnya masalah kejujuran. Walaupun ketika kita jujur, ya, mungkin awal-awal akan terasa pahit. Sebagaimana apa yang dialami oleh sahabat yang mulia, Ka'ab bin Malik. radhiyallahu anhu. Radiallahu anhu. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan saja. Afwan. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang jaraknya jauh? Ya. Jazakallahu khairan wa antum jazakallahu khairan. Orang tua yang jaraknya jauh. Ya. Pertama, berusahalah untuk bisa berziarah, mengunjungi orang tua yang jauh tersebut, manakala kita mampu, mampu secara fisik tubuh kita sehat mampu secara finansial ya, ya. ongkos untuk mendatangi orang tua itu ada ya. mampu secara waktu kesempatannya memang terbuka waktu, luang ada, maka gunakan kesempatan ini untuk Berziarah mengunjungi orang tua. Itu diantara ya, berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan orang tua. Kalau orang tua sudah sepuh, sudahlah istirahat saja di rumah. Untuk kehidupan nanti dikirim. Ya, dikirim. Dikirim. Diberi oleh kita. Itu pun termasuk merupakan. Bakti kita kepada orang tua. Termasuk bakti kita kepada orang tua. Mendoakan. Memohonkan ampun. Untuk orang tua kita. Ya. Jadi banyak sekali. Ya, eh, macam ragam. Cara kita berbakti kepada orang tua. Kalau kita tidak sempat untuk mendatangi menelpon, berbicara, termasuk diantaranya bakti kita kepada orang tua memberikan faidah faidah, nasihat nasihat, ya, yang ingin masuk jannah jangan kita saja, kita juga ingin orang tua kita masuk ke dalam jannah, karena itu sampaikan nasihat nasihat, ya, sampaikan nasihat nasihat tentang tauhid, tentang akidah yang sahihah. Tentang menjauhi beda, tentang harus mengamalkan sunnah-sunnah, ya sesuai dengan kadar kemampuan orang tua kita. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab, subhanakallahu muhibbik, ashadu alla illa anta astagfiruka wa atubu ilaik, wassallallahu ala nabiina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.